Halifah Mansur bin Abi Amir al-Haji penguasa Andalusia Spanyol Berencana membangun jembatan besar untuk menghubungkan dua sisi kota yang terbelah sungai Berdasarkan perhitungan ahli bangunan Biaya pembangunan jembatan itu mencapai 140 ribu dinar emas Bagi halifah biaya tersebut tidak menjadi masalah Pemerintah telah menghitung untung rugi pembangunan jembatan tersebut. Yang penting kedua sisi kota bisa berhubungan dengan lancar. Kegiatan ekonomi bertambah baik dan kemakmuran rakyat meningkat. Namun pembangunan jembatan tidak segera dapat dilakukan. Karena ada sebidang tanah milik seorang penduduk tua di seberang sungai... ...yang harus segera dibebaskan, kendati kecil, sebidang tanah itu sangat diperlukan... Sebab di situlah pondasi jembatan dipancangkan. Khalifah Mansur Al-Hajib lalu mengutus pembantunya untuk menawar ganti rugi kepada pemilik tanah. Orang tua itu memberi harga sepuluh dinar emas. Pembantu Khalifah setuju. Dengan dihadiri dua orang saksi, saat itu juga transaksi dilakukan. Pemilik tua itu tampak girang. Seumur hidupnya, baru kali ini dia menggenggam uang sepuluh dinar. Seandainya tanah itu ditawar lima dinar saja, katanya dalam hati, sebetulnya akan ia serahkan juga. Saya akan segera membeli tanah baru dan menyimpan sisanya untuk bekal hari tua, begitu pikirnya. Para pembantu Al-Hajib pulang ke istana. Tetapi ketika dilaporkan kepada holifah, seketika wajah holifah berubah, jemput orang tua itu bawa ke istana sekarang juga. Dengan wajah pucat, orang tua pemilik tanah itu dibawa ke istana. Berbagai pikiran bergulat di benaknya, tapi holifah menyambutnya dengan muka berseri, lalu bertanya, Betulkah kau jual tanahmu dengan harga 10 dinar emas? Benar, tuanku. Jawabnya pelan. Tanah itu diperlukan untuk kepentingan umat, kepentingan umum, kata Mansur. Aku ucapkan terima kasih atas kesediaanmu menjual tanah itu dengan harga begitu murah. Sekarang terimalah sembilan kali sepuluh dinar lagi agar genap seratus dinar. Semoga Allah memberkatimu.